sore, Assalamualaikum Masih semangat Sawarannya kok melempeng <laughs> Masih ada kan rupiahnya Masih banyak Wess Wayu-wayu si perawan-perawan Si perawan, perawan. ya si Oh si perawan Wayu-wayu masalah Rambutnya anak no singen-tengen Karepe niruk rambutku. Tapi kebacut iki. Tengen ngono arek uyayu lho. Tenanan. Omba enggak ndolek pacar ta? Wah, jelas. <laughs> Aku golek sing kudungan naik. Oh, seng kudungan. <laughs> <Wuuuh>. <laughs> Zdjęcia sam. Kiedyś zaznaczam ora ona